Oke, kembali lagi bersama kita Buyon Plato! Hari ini kita akan cover salah satu lagu dari sang legend Lai Sang Lai. maestro, yaitu Pak Didi, Didi Kempot Yang berjudul? Pamer Bojo! Iya, sesuai dengan request kalian semua Katanya pengen banget Atau kangen banget sama format seperti ini, live music seperti ini Oke okay lah kita kabulkan dan apa dari ini kita kedatangan tamu Mas Boris perkenalan kan Mas Boris dikasih sayatan sayatan cinta <hanya -teman> Oke okay, langsung aja teman-teman ya, kita cover pena ucu pamar ucu pamar <hanya -teman> ucu Oke okay lah yuk langsung aja check it out